Ik ook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 Ya, pagi hari ini buat ada yang di rumah yang ingin curhat atau bertanya langsung ke Mama Dede, silakan Anda bisa menghubungi 564 1234 atau yang ingin curhat melalui Skype juga bisa, silakan di-add saja. Jadi kami di Mamah AA. beraksi. Ibu-ibu apa kabar, Bu? Oh, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan keluarga juga sehat di rumah ya, Bu. Ya. Amin. Sudah pada makan belum, Bu? Belum. Oh, pasien banget. Udah pada minum belum? Belum. Kasian Bang. Udah pada mandi belum? Belum. <laughs> Kalau itu gak kasihan Bu. Iya, <laughs> iya, iya. Baik, terima kasih Ibu-Ibu sudah hadir di sini. Tapi semuanya kelihatan cantik-cantik semua malam. Amin. Dan semuanya juga cerah-cerah warnanya. ya. Amin. Tapi mukanya keriput-keriput. <laughs> berada pada tuah ya. Baik pemirsa sudah menjadi kewajiban suami untuk memberi nafkah istrinya baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Benar enggak Bu? Benar ya. Sedangkan istri itu bertanggung jawab mengatur perekonomian rumah tangga. Nah, dalam mengatur ekonomi keluarga biasanya sering nih Bu, terjadi masalah nih. Karena ada beberapa suami yang sampai terlalu perhitungan kalau soal uang ya. Sehingga kewajiban suami untuk memberi nafkah tidak terlaksana dengan baik. Nah, pagi hari ini kita akan membahas masalah tersebut. Kita akan ikuti tausia Mama tentang suamiku terlalu perhitungan soal uang. silakan Mama.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 Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabiahum ila yaumiddin. Suamiku terlalu perhitungan soal uang. Yang namanya menikah. Arrijalu kawwamuna ala nisa. Laki-laki adalah kepala keluarga. Allah melebihkan yang laki-laki pada perempuan. Laki-laki punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya buat istrinya. Ini kewajiban. Berapa kewajiban suami memberikan apakah pada istrinya? Liun fiq du saatin min saati. Seorang suami wajib memberikan apakah sesuai kemampuan yang ada. Kalau dia orang kaya dengan kekayaannya sesuai dengan yang dia miliki. Kalau berkurang rezekinya sesuai itulah yang diberikan kepada istrinya. Kalau seandainya seorang suami, duitnya banyak, dia kaya, royal buat dirinya, sementara buat istri dan anak-anaknya pelit, dia bukan suami yang gagah dan perkasa. Rasul bersabda, pada hari kiamat nanti dia milahir yang pertama ditimbang dalam mizannya Allah dari seorang suami, yaitu napakah yang diberikan kepada istri dan keluarganya. Kalau napakah isi keluarganya baik, baru... Napakah yang lain akan dinilai oleh Allah. Makanya hati-hati anda para suami. Jangan royal buat dirinya. Hadis Nabi mengatakan yang lain. Satu dinar yang diberikan buat budak belian. Satu dinar yang diberikan buat pakir dan miskin. Memerdekakan budak belian. Satu dinar buat keluarga yang paling baik. Pahalanya yang buat keluarga. Kita lihat. Kalau seorang suami... Ama anak isnya berhitungan, artinya dia laki-laki yang tidak bertanggungjawab. Hakul lemarati ala ayut imaha idaatang, wayak suha ida ketasa. Kewajiban suami buat para istri yang pertama berikan pakaian sesuai yang dipakai oleh suami. Kalau suami beli baju 200 ribu, isnya 200 ribu. Kalau suami beli baju 200 ribu, bini dibeli indaster yang ceman cie, hmm. istri wajib protes sekali cuci doer luntur masa Allah kalau suami beli dua ribu minimal izin beliin baju dua seratus ribu sembilan rupiah baru seimbang suami wajib memberikan makanan buat Izi sesuai yang dimakan suami kalau suami makan gurame goreng panggang ayam kimlo kapal selam doyan abian iya wih kayak perut kita ya iya. ...pengjang gede gede. Wuuuhhh. Wow, ja, Kimlo. Hmm. Die hun soennya banyak. Waduh. Masallah. Isstrihapun dikasih makanan itu. Kalau suami makan yang enak. Bininya cuma ama oseng-oseng toge. Ama yeah. oncom. Suaminya dosa. Dibilah seekor ayam. Kalau suami makan dada isi makan paha ayam. Kalau suami makan paha ayam isi makan dada. Ini benar Yang salah mana, suaminya makan dada dan paha ayam... ...bininya cuma ceker doang sama leher. Kecuali, kalo istrinya ga doyan dada, ga doyan paha... ...donjanya ceker doang sama leher. Pertanyaan saya, ibu doyan ga dadanya ayam? Paha Pahanya? Doyan. Ceker leher? Doyan. Sian de lo ga kebagian bininya rakus. <laughs> Pentesan, badan lu pada gede. Apa aja doyan. Masya Tujuh. Jadi kalau seorang suami tidak sesuai memberikan apakah dirinya dengan istrinya bukan laki-laki yang gak contoh. Mas Allah dandannya menor banget. Baru lihat. Corona merah mah itu namanya. Iya. Yeah. Maaf maaf. Beneran <laughs> kaget gue pas nengok. Sekarang, <gifat> suatu ketika ada Ibu Hindun datang bertamu ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam. ada apa bu? Engkau kenal saya? Kenal Ibu Hindun? Suamimu Sopyan? Ya, iya suami saya Sopyan. Rasul bilang, dia royal banget tuh. Orang kaya raya dermawan, royal kemana-mana nyumbang dulu. Kata Ibu Hindun, itu buat orang lain. Buat saya istrinya sama anak-anak saya pelit benar. Oh begitu kata Rasulullah. Ibu Hindun nanya, "Ya Rasulullah, boleh enggak saya mencuri uang suami saya?" Rasul mengatakan, "Silakan ibu ngambil secukup buat kebutuhan dapur, bukan buat royal-royal." Wahai para suami yang koret, siap ada kalau nanti suatu saat duit Anda hilang. Nah, ngambil boleh sekedarnya jangan mentang-mentang suruh ngambil itu nyolong namanya bahkan maaf banyak di sini mah kalau suaminya lagi mandi grepean heeh yang <San> ketawa ngaku itu kagak boleh ya dosa istri tidak boleh buka-buka dompet suami takut sakit hati siapa tahu duit yang di dompet suami itu milik perusahaan milik kantor Suami habis nagi hati-hati karena suami yang ngerti agama pasti dia akan mengerti mana kewajibannya. Karena suami punya kewajiban mereka napakah kepada anak, istri dan keluarganya. Kalau dia tidak artinya dia suami yang tidak bertanggung jawab. Iya, Baik, itu dia Tahu mama untuk tema kita tentang Suamiku terlalu perhitungan Soal uang Oke, buat anda yang di rumah, telepon atau skype Sudah mulai dibuka uh, Anda bisa hubungi Dan yang ingin curhat atau bertanya Bisa langsung ke mama dedeh Pagi hari ini, dan sekarang saya akan Absen dulu majelis talim yang hadir Di studio, yang pertama adalah Majelis Alim Arroyan Citerap Bogor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya Kumaha damang citerap Bogor Waduh macan ini <tik> ya Cewek macan Manis dan cantik Iya <tik> oke okay. Bogor mah dekat ya Bu ya Enggak terlalu lama ya Bu uh, Perjalanan naik apa kesini Bu Bogor? Naik bis Baik terima kasih sudah hadir Eh bawa apa dari citerap oh, Bawa talas Bawa talas Oh iya oke okay, baik terima kasih Bu Talas. Macan, macan yang ini ada garisnya, iya. Yang lain enggak ada, iya. Kalau ini ada dua. Iya. Macan ompong. Macan manula namanya, iya. Kalau menggigit enggak sakit, cuman geli. Iya. Oke, okay, baik. Yang berikutnya adalah Majelis Salim, Assalam Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Iya, apa kabar nih kebayoran lama? Alhamdulillah. Sebelah mananya, Bu, kebayoran lama? Seskoa. Oh, seskoa. Iya, Kepat. itu. Ya, yeah, seskoa itu. Yang sekolah Komando Angkatan Laut, ya? Iya. Iya, baik. Terima kasih sudah hadir di sini. Dina. Dari kebayoran bawa apa, Bu? Selama sekolah. Oh, bawa masalah. Alhamdulillah, ya. Masalah di sini memang diperlukan karena insya Allah nanti ada... Solusinya. Solusi, baik, terima kasih. Ini kerudungannya baru, Bu? Baru. Alhamdulillah ya, bunganya juga udah mulai tumbuh. Mungkin karena musim hujan ya, yeah. jadi pada saat kayak, kayak pohon plamboyan ya deh. Iya, ini bukan, dekat, Iya, bukan bunga bunganya ini banyak batangnya ternyata. Yeah. Ya. Motifnya ya, baik terima kasih sudah hadir. Oh, brosnya juga baru, yeah. luar bios, biasa ini ya. Baik terima kasih ibu sudah hadir di sini ya, cantik cantik semuanya ya. Yeah. Yang berikutnya adalah Majelis Alim Nurul Asri Pekandangan Indra Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kumaha damang Indramayu? Alhamdulillah. Ini bahasa Sunda apa bahasa Jawa kalau? Sunda. Indramayu bahasa Jawa ya? Iya. Yeah. Tapi Jawa Barat ya, Bu? Iya. Yeah. Oke, dari Pekandangan? Iya. Yeah. Kandang semua di sana, Bu. Iya. Nah. Yeah. <tuk> <tuk>. Banyak kandang ya, Bu, di sana ya. Tapi ibu tinggalnya di rumah, ya. Iya. Oh, pas ya kandang macan katanya. Ini kandangnya ini, ini macannya, hati Baik, terima kasih sudah hadir, Ibu Nurul Asri. Eh, Indrama itu terkenal dengan mangganya loh, Bu. Oh, bawa mangganya. Oh. Pas kebenaran banget ya. Saya cuma nyebut aja Ibu bawa, ya. Indrama itu manis dan enak kenyal itu, Ibu, ya. Baik. Wangi tahu kenyal-kenyal. Oh, ngomong yang ya benar masa bangga kenyal. Dagingnya enggak lembek gitu kalau digigit agak ngelawan dikit gitu jadi enak-enak enak gitu ya. Baik, terima kasih sudah hadir di sini ya. Yang berikutnya adalah majelis salim Anissa Gebuk Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi Gebuk apa Gebok, Bu? Gebok. Oh, Gebok. Iya, maaf ya saya salah baca Ini dari Kudus yes. Kudus no ya. Kudus ini Jawa Tengah ya Bu? Yeah. Iya Baik, terima kasih Naik kereta apa numpak sepur apa numpak bis? Bis Numpak bis? Iya yeah. Iya. Ini bajunya anyar? Yeah. Hah? Yeah. Apa? Iya yeah. Oh, oh ini udah lama <laughs> <laughs> Iya, iya, iya iya. Baru dipakai sekarang? Tapi dibelinya udah lama, yeah. ya baru itu namanya bu. Siap-siap dipakainya bu. Ya. ya, baik terima kasih sudah hadir di sini. Bunga-bunga. Yang berikutnya adalah Majelis Salim Fatul Hidayah Lampung. Bentar Lampung ini ada yang protes. Bawa apa katanya ya? Ya, bawa apa? Jenang. Bawa jenang. Terus, udah, bawa jenang aja protes. Aku Komar ditanya bahwa apa katanya saya dengar itu ya. Baik, terima kasih ya Bu apaan ya. Jenang Dodol sih. Dodol Bu, oh, eh, lama dodol. dodol ya. Cuma bahasa kalau bal... jidat jenang. Oh. <laughs> ini jenang ya Bu ya? Iya. Yeah. Dodol Bu ya, baik. Kalau kalau di sini dodol. Kalau oh, kalau di Kudus jenang ya. Kalau di jidat jenang. Oke okay, ya, baik lagi. Ya. Ini lampungnya di mana Bu ini Bu? Ah, Pesawaran. Oh, oh di, kecama, eh, di Pesawara, Kabupaten Pesawaran. Bersawaran. Iya, kecamatannya itu namanya Lu Pandan. Yang ada musti gede ya bu ya. <tuk> Yang di pinggir jalan. <tuk> masa mau di tengah jalan? Pasti di pinggir. Iya. Bawa apa dari Lampung bu? Bawa kopi. Sambil, sambil Wah kopi Lampung itu terkenal bu. Ya kopi Lampung. Item. Iya iya. <tuk> <tuk> Jelas, hitam ya. Baik, terima kasih sudah hadir di sini. Bajunya juga ini lama, ya. <tuk> <tuk> <tuk> saya mau lihat. Aum. Yang baru cuma dikit, ya. <tuk> yang lama lebih banyak. ya. Karena ya. ini seragam ya, Bu, ya. ya. Seragam pengajiannya, iya. Baik, terima kasih Ibu-Ibu sudah hadir di sini. Dan buat Anda yang di rumah, saya ingatkan sekali lagi. Telepon dan Skype sudah bisa Anda hubungi untuk yang ingin curhat. Atau bertanya langsung ke Mama Dedeh. Tapi sekarang kita harus break sebentar. Nanti kembali lagi di sini, di Mama dan A.